السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعافيه بدول المتقين ولا عدوا إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسل مبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد.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 Itu yang keempat Yang kelima Memberi nafkah kepada anak Dan bermusawarah dalam masalah ini Kepada istrinya Jadi kalau orang bercerai Anak sudah dihasilkan dari pernikahan itu Anak metanggung jawab bapaknya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 semburu. Bu udah bercerai masih ngasih duit. Eh, saya ngasih duit buat anak, bukan buat ibunya. Ah, masih ada rasa kali. Ribut lagi jadinya sama istri baru. Lama-lama jadi bercerai lagi.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 Masa urusan satu ini dua juta. Ya musawarah. Jangan ribut musawarah. Kata istrinya, ya kalau enggak sanggup, paling bisa dikurangi satu sengah. Saya paling bisanya lima ratus. Kata suami. Wah enggak bisa.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 Sepersusuan Itu namanya saudara Sepersusuan Kalau saudara Sepersusuan itu Hitungannya jadi mahrum Dia kalau udah gede Enggak boleh nikah tuh Sama anak ibu itu Anak ini dengan anak ibu itu Enggak boleh nikah Karena saudara Sepersusuan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 Dia tidak usah nanya juga sama calonnya. Neng, dulu waktu masih kecil minum susunya apa, Neng? Oh, kata emak saya susunya SG, Embang. Maaf saya nyebut merek. Kata emak saya susunya SG, Embang. Wah, kalau begitu enggak jadi kita nikah kalau begini.